Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa sallilillahi zatil abada adadani'amillah irdzali Allahumma akrimna binuril fahami wa akhrijna min dumul matil wahmi wa agwa barahmatik wansur alina hikmatak ya arhamar rahimin allahumma rahman nabiyin wa mursalin wa ilhamal malaikata al mukarabin allahumma zidna bil, bil ilmi wa zayyinna bil halmi wa akrimna bitaqwa ya rabbana atina min ladunka walilna mindadun ka ilma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam subhana urrahmanurrahim alhamdulillah bil amin salatu wassalamu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi darul malif rahimallahu ta'ala wa nabihiy wa bi ulumhi fid amin ba'd fi al-wara'i fi hal at ila anqal wa al-wara'i an yajlisa mustaqbil al-qiblati wa yakuna mustaninan bi nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wayaqtanim dakwah ta'hil khair wa takharrazu an da'wati madlumin sebagaimana dalam pelajaran lalu dijelaskan bahwasanya untuk meraih suatu predikat menjadi orang alim yang amil tidaklah mudah membutuhkan kepada pengorbanan yang besar membutuhkan kepada liku-liku yang sangat sukar, membutuhkan kepada doa kepada orang yang soleh, makanan yang halal, mengerjakan segala sunnah yang diserap di dalam hatinya, dan lain sebagainya. Jadi banyak syaratnya, banyak rintangan-rintangannya. Oleh karena di sini di antara hal yang menjadikan seorang talibul ilim itu berhasil untuk meraih predikat sebagai orang alim yang amil adalah hendaknya usahakan kalau dia itu duduk dalam keadaan menghadap kiblat. nah itu kalau bisa dilakukan ini salah satu daripada berbagai cara atau beribu-ribu cara untuk meraih ridha Allah yang di dalamnya itu ada ilmu yang bermanfaat. Itu sebagian daripada cara-cara. Jadi, duduk dengan cara menghadap kiblat. Baik dia itu sebagai seorang pengajar atau sebagai seorang santri masih dosakan ketika duduk itu menghadap kiblat. Karena duduk dalam keadaan menghadap kiblat mempunyai keistimewaan dan kemuliaan tersendiri sebagaimana dijelaskan semalam bahwasanya segala sesuatu itu ada kuncinya ada kemungkinan kunci kemuliaan mendapatkan ilmu yang manfaat itu adalah ketika kita belajar ketika kita mutola'ah ketika kita menghafal itu dalam keadaan menghadapi kiblat nah, itu maksudnya gitu. Nah, karena memang arah kiblat itu adalah Arah dari penjuru empat penjuru arah yang lainnya yang terbaik yang kita diperintahkan ketika berutu menghadap kiblat, ketika mandi menghadap kiblat, ketika tayamum menghadap kiblat, ketika tidur menghadap kiblat, ketika naza pun juga dalam keadaan menghadap kiblat. Nah, itu sunahkan. Nah, begitu pula ketika belajar. Menghadap kiblat, itu ada sebuah kesemaluan sendiri yang kita nggak tahu apa rahasia di balik itu. Mungkin bisa jadi dengan cara kita itu menghadap kiblat atau duduk banyak menghadap kiblat, maka bisa jadi untuk kita mendapatkan ilmu yang fathul lebih mudah, atau kita itu mendapatkan e, ilmu yang melekat di dalam sanubari itu lebih mudah itu. Itu diantara rahasianya. Oleh kerana di sini diajarkan kepada kita untuk supaya tak kala kita belajar atau mutola'ah atau menghafal usahakan dalam keadaan menghadap kiblat. Kemudian <tik> wa yakunu bisunnatin nabiy Muhammad sallallahu alaihi <tik> wasallam. Dan hendaknya talibul ilmi itu selalu mengerjakan secara berkesinambungan atau istiqomah sunnah daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah itu Yaitu yang dikerjakan oleh Nabi merupakan juga sebuah kunci daripada segala macam kebaikan. Segala macam kebaikan itu ada kuncinya. Kunci masuk rumah ada kan? Kunci masuk gudang ada sendiri. Kunci masuk kamar mandi ada sendiri. Kunci masuk e, pesantren misalnya ada sendiri. Jadi semua ada kuncinya. Nah diantara kunci-kunci kita mendapatkan cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan RidhoNya. Itu adalah melaksanakan sunnah-sunnah Nabi yang pernah kita dengar. Karena saya berzubdat mengatakan fakmal walau bil ushri kazaqati takhrud binuril ilmi mendulumati dilaksanakan walaupun 10 nya persennya. Itu 10 yang kita laksanakan daripada apa yang kita dengar itu kalau sudah berkaitan dengan sunnah. Tapi kalau berkaitan dengan wajib maka harus 100 tapi kalau berkaitan dengan sunnah, 10 persen. Karena dengan demikian, kamu itu akan tampak pada dirimu sebuah cahaya yang akan menerangi sanubarimu, yang akan menerangi sekitarmu. Nah, itu berkat kita melaksanakan dan menerapkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan kenapa kita itu harus ittiba dan berusaha untuk mengikuti godaman ala godamin kepada sunnah-sunnah Nabi itu, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang paling tahu dengan segala macam kebaikan yang kita tidak tahu Rasulullah tahu. Sehingga apa yang diajarkan daripada doa, maupun perilaku, akhlak dan macam-macam sunnah yang lainnya itu semua mengandung hikmah yang sekarang ini pada akhir zaman ini dengan berkembangnya ilmu dengan cara yang pesat berkembangnya teknologi yang canggih maka sedikit demi sedikit satu demi satu yang namanya sunnah nabi itu diungkap dengan cara ilmu atau metode ilmu yang terkini dan juga teknologi yang sangat canggih itu ternyata benar ternyata mengandung hikmah ternyata mengandung kemanfaatan baik baik badan maupun bagi pesikis seseorang nah itu satu persatu itu subhanallah mulai tampak sekarang ini di antaranya misalnya seperti yang dibuktikan oleh seorang profesor di Jepang sana di mana beliau membuktikan dengan penelitiannya bahwasanya kalau seorang berdoa itu kenapa kita mengangkat tangan begini dan kenapa kita diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meniup setelah kita membaca sesuatu? Misalnya apa? Kalau kita mau tidur disunahkan membaca apa? Suratul Ekhlas sama Muawizatain tiga kali tiga kali. Lalu kemudian diyukan ke tangan dan diusapkan ke seluruh badan. Ternyata tiupan yang ditiupkan seseorang setelah membaca sesuatu yang baik Apapun itu Itu ternyata Mempunyai sebuah pengaruh yang besar Nah sehingga Beliau katakan kenapa Seseorang itu ketika berdoa begini Ternyata Tampak daripada tangan Yang seperti ini ketika kita berdoa Itu energi yang sangat kuat Dan kelihatan dan dibuktikan Dengan cara yang sangat luar biasa Dengan metode yang terkini bahwasanya penelitian itu Benar-benar terbukti Nah berbeda kalau kita mau kita tidak mengangkat tangan Berdoa sampai tidak mengangkat tangan Atau berdoa Kemudian kita itu menutup tangan kita Berbeda Nah itu pula ketika air itu Kita tiup Maka air yang kita tiupkan itu Mineralnya itu bertambah Yang tadi mineralnya itu sekian Ini bertambah Nah ini salah satu bukti lihat bagaimana ajaran Nabi Muhammad SAW itu Benar-benar bermanfaat dan subhanallah di Prancis baru-baru ini dibuat sebuah penelitian kenapa pekerja-pekerja yang muslim itu yang ada di salah satu company atau pabrik itu kok lebih rajin ketimbang yang lainnya setelah diteliti ternyata mereka itu setiap kali berudu itu selalu meng mengusap ke dua telinganya dengan cara yang disunahkan itu. yaitu yang cara seperti ini itu. Yang biasa kita lakukan ketika wudu. Subhanallah, ternyata dibuat penelitian di balik itu di balik telinga kita itu ada sebuah urat. Kalau kita usap beberapa kali dalam sehari, maka akan menimbulkan kita itu rajin dan semangat ketika bekerja. Enggak coba lihat. Jadi terbukti sekarang ini. Ada lagi penelitian terkait dengan sunnah Nabi yang bentuknya itu siwak yang disunahkan oleh Nabi. Sehingga kebanyakan Nabi Alaihi Wasallam itu kemana-mana dan kapanpun selalu bawa siwak. Sehingga disunahkan, mau tidur pakai siwak, mau udu pakai siwak, mau tidur pakai bangun tidur, mau masuk rumah, keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid, semua pakai siwak. Nah, kenapa? Coba lihat. Ada sebuah penelitian di Eropa sana, bahwasannya yang namanya bakteri yang menggerogoti atau membuat aus gigi itu, membuat lubang gigi itu, dengan cara, berbagai cara dicoba supaya mati itu enggak berhasil. Dicoba dengan fluorid yang ada di pasta-pasta gigi itu, enggak berhasil. Dicoba dengan air panas, enggak berhasil. Dicoba dengan cairan timah yang panas, enggak berhasil. Sehingga mereka itu hampir putus asa. Bagaimana cara mematikan bakteri itu? Subhanallah, ternyata ada seorang muslim, dokter muslim yang meneliti dengan cara yang beda daripada apa yang mereka lakukan. Yaitu dia mengambil air siwak, siwak itu dimasukkan dalam air. Setelah direndam semalaman Maka gigi yang penuh dengan bakteri itu Disiram dengan air siwak tadi Subhanallah langsung hati semuanya nah, Coba lihat nah, Ajaran Nabi kita Muhammad SAW itu luar biasa Dan Ternyata benar apa yang disampaikan oleh ulama Siwak itu bikin kuat gigi Bikin kuat gusi Bikin e, tambah apa e, Jauh daripada penyakit gigi Dan sebagainya semuanya itu di di benar-benar dipraktekkan dan dibuktikan dengan penelitian yang terkini dan ternyata benar nah ini salah satu salah satu daripada hikmah dan manfaat daripada sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW <tik> oleh karenanya kalau bukan kita sebagai talibul ilim yang menghidupkan sunnah Nabi, siapa lagi? karena kita yang selalu menggali karena, sel karena kitalah yang selalu mempelajari kita yang selalu berusaha untuk memahami setiap sunnah-sunnah Nabi. Lihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi berkaitan dengan sunnah yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka sangat, sangat getol. Jadi kalau sudah mereka mendengarkan sunnah Nabi, maka mereka betul-betul melaksanakannya. Di antaranya Syekh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anhuma waldohumah. Di mana beliau itu? tidak melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu kecuali pasti bertanya sunnah-sunnah nabi yang terkait dengan pekerjaannya itu bahkan sampai-sampai ketika beliau itu mau berangkat untuk melaksanakan dan menunaikan ibadah haji maka beliau itu membawa seseorang kuril yang dijadikan oleh nabi pada zamannya untuk supaya memberitahukannya apa saja yang ngomong nabi di mana saja dia berhenti di mana dia buang air di mana dia melakukan apa saja itu semua dilakukan dengan kabar atau pemberitahuan daripada kurir itu. Misalnya berangkat dari Madinah hari apa? Berangkat hari itu juga. Pertama kali berhenti ketika berangkat tuh di mana? Di situ. Dia berhenti juga di situ. Rasulullah buang air itu di sini, di situ juga dia buang air. Jadi semua mendetail. Semuanya dilaksanakan karena apa? Sangking semangatnya dan perhatiannya mereka akan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. <tuh> Begitulah para ulama. Nah, mereka sangat perhatian dan peribuatkan teguh kepada sunnah-sunnah Nabi. Bahkan diantaranya Syekh Abdullah Ba'abad. Yang semua muridnya itu waliyullah. Yaitu, beliau itu tidak mau menerima murid kecuali kalau menerima syarat tiga. Apa syarat tiga itu? Yang pertama dia harus menjauhi pekerjaan makruh seperti dia menjauhi pekerjaan haram yang kedua dia harus memperbaharui setiap waktu taubatnya sedangkan yang ketiga dia tidak mendengar suatu sunnah nabi kecuali harus dilaksanakannya kalau dia mau muridnya itu mau menerapkan tiga syarat ini dia terima kalau enggak tidak terima nah itu Diterima sebagai seorang murid nah, Kita lihat bagaimana Serina Imam Bukhari Imam Bukhari ini Dari sangking Berpegang teguhnya kepada Sunnah Nabi Pernah suatu waktu Di pinggir, di seberang eh, Danau, dia mendengar Dari seberang yang satunya Lagi itu, ada seorang Yang bersin Seorang yang bersin, bukan batuk bersin ya beda antara batuk sama bersin kalau bersin itu bahasa Arabnya apa atisya atsyu atsan itu haus minal atosi atos atos itu yang bersin itu ya latos itu katakan alatos kenapa karena datuknya itu Habib Rahman bin Agil itu beliau itu di perutnya itu sudah bersin. Nah, jadi Habib Abdul Rahman bin Agil ini dan Hayobakar, Habib Abdul Rahman, Habib Agil bin Salim sama Habib Bakar bin Salim itu saudara kembar. Jadi Syaubakar bin Salim datunya para Habaib dari golongan BSA, Syaubakar dan Al A'tos itu itu saudara kandung, saudara kandung dan lebih lagi saudara kembar dalam perut. Jadi dalam perut ada dua. Nah, ketika mau keluar itu rebutan Fem, Berdiskusi Kamu keluar dulu enggak? Kamu dulu nah, gitu. Maka dijawab oleh Habib Agil bin Salim Kamu duluan yang keluar Karena kamu lebih tinggi makamnya dari aku Akhirnya Yobakar dulu yang keluar Keluarlah nah, Yobakar bin Salim nah, Saudaranya itu Habib Agil bin Salim Alatos dia katakan Al-Atos? Karena dalam perutnya itu dia itu bersin Ibunya tahu siapa yang bersin pada dua Nah jadilah ketika keluar itu dinamakan oleh ayahnya Yusolem itu Agil Dan terkenal dengan Al-Atos Yang bersin dalam perutnya itu nah, Makanya Al-Atos itu suka bersin Gitu lah Enggak juga ini ya Semuanya Kalau bersin itu datangnya dari aw nah, Tapi kalau nguap datangnya dari saya setan, nah, masalahnya kalian lebih banyak menguap daripada bersin gitu. apalagi di pagi hari nah, jangan uap nah, kalau uap itu ditahan nah, itulah perintahnya nabi deh. Ditahan. bagaimana cara menahannya tiga cara untuk menahan uap supaya kita tidak menyenangkan setan kalau kita menguap, kalau ada suaranya setannya tertawa, terbahak-bahak jadi kalau uap, ditahan kalau harus menguap, jangan ada suaranya kalau ada suaranya berarti kita menyenangkan setan Nah, cara yang pertama adalah dengan kita mengingat Bahawa saya Nabi tidak pernah menguap Jadi kita menguap ini Ingat Nabi Muhammad tidak pernah menguap Tidak jadi langsung Coba itu hebat itu. Bisa diteliti dan bisa dibuktikan Jadi kita mau menguap ini Sudah mau menguap Kita ingat Nabi Muhammad tidak pernah menguap Langsung tidak jadi menguapnya nah, Itu yang pertama cara yang pertama Cara yang kedua adalah ditahan dengan mulutnya Tahan sekuat sekuat tenaga di mulutnya itu Tahan, tidak mau nguap Sedangkan cara yang ketiga, dengan tahan dengan mulutnya Dan Supaya tidak jadi menguapnya. Dengan tangannya itu Tahan Jadi mulutnya supaya tidak jadi nguap nah, Supaya tidak menyenangkan siapa? Setan Nah itu Nah ini beliau eh, Sayyidina Ali Imam Bukhari ini Mendengar di seberang sana itu ada orang yang bersin Sunnah kan kalau kita mendengar ada orang bersin kita membaca yarhamu kau, dan tidak disunakan kita itu mentashmitnya, tasmitul atis itu artinya, mendoakan dengan rahmat orang yang bersin. Tidak disunakan itu, kecuali kalau dia itu membaca Alhamdulillah. Nah, makanya kan sebagian salaf itu, tidak mau teman atau saudara kita itu berlalu begitu saja, tanpa kita mendapatkan manfaat dan tanpa doa, oleh karenanya kalau ada yang bersin, maka diingatkan. Gul, Alhamdulillah. Nah, kalau dia sudah bilang Alhamdulillah, baru Ya Rahmukallah. Nah, jadi sebenarnya seperti itu. Alhamdulillah, Ya Rahmukallah. Nah, jadi supaya dia itu membaca Alhamdulillah. Kenapa? Karena dengan bersin itu bisa hilang beberapa penyakit dari badan kita. Nah, jadi kalau sudah kita bersin, berarti ada penyakit yang akan keluar dari badan kita. Nah, merupakan sebuah anugerah pada Allah yang patut untuk disyukuri. Makanya dia bilang Alhamdulillah. Kalau sudah Alhamdulillah, berarti dia bersyukur. Kalau dia bersyukur, maka orang lain itu disunahkan Untuk mendoakannya nah, ini subhanallah Imam Bukhari ketika mendengar Di seberang sana ada orang yang bersin Maka dia itu menyewa perahu Untuk pergi ke seberang sana Bertemu dengan orang itu dan mengatakan Ya lalu udah itu balik lagi naik perahu itu lagi Coba lihat Bagaimana Perhatian mereka Untuk melaksanakan sunnah nabi Lihat bagaimana Abi Muhammad Sohib Shubaikah Nah beliau itu Senangnya itu beda dengan kesenangan kita Senangnya itu mutola'ah Kita kan enggak Majelasan Ini mutola'ah Dan kalau mutola'ah itu diusahakan Dan di, dan diperhatikan sunnahnya Nabi Apa itu pakai imam Nah dulu kan enggak ada lampu Adanya itu adalah Lilin atau Lampu apa Lampu minyak itu Dulu. Nah, sehingga apa? Dia itu kan merojah supaya lebih dekat-dekat kepada api itu terbakar. Hey, eh, dilepas ambil lagi pakai baca. lagi, Terbakar sampai 17 kali dalam satu malam. Tapi dia itu tetap pakai imamah. Nah, itulah lihat bagaimana perhatian mereka dengan sunnah Nabi. Lihat pula kepada Sayinna Ali bin Abu Bakar Sekaran yang kita selalu baca wiridnya itu dari pagi kita baca. Hey, Ali bin Abu Bakar Sekaran. Nah itu beliau tidak pernah melakukan sesuatu apapun. Mau tidur, bangun tidur, mau makan, mau minum kecuali sampai benar-benar tahu bagaimana sunahnya Nabi di situ. Sehingga apa? Beliau itu ada dua makanan yang paling dia sukai tapi dia tidak pernah mencicipinya. Paling dia inginkan untuk dicicipi tapi dia tidak pernah mengkonsumsinya. Apa itu? Kopi sama semangka kopi dia tidak pernah minum padahal paling dia suka dan paling diharapkan untuk dia itu mencicipinya kenapa karena tidak pernah sampai kepada dia Nabi Muhammad itu minum kopi sedangkan yang kedua adalah semangka jadi buah-buahan yang paling disukainya sebenarnya itu adalah semangka tapi dia tinggalkan makan semangka kenapa tidak pernah sampai kepada dirinya sebuah hadis yang menceritakan bahwasanya bagaimana cara nabi makan semangka Apakah dicampur dengan kurma atau semangka saja atau bagaimana? Nah, itu nggak nggak sampai kepada beliau karena itulah kemudian dia tinggalkan untuk makan semangka itu loh. Kalau kita kan makan semua nggak peduli apakah Nabi makan nggak makan, itulah. caranya bagaimana nggak dilaksanakan. Oleh karenanya kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat maka hendaknya kita berusaha untuk sedikit demi sedikit itiba dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa? Ittiba itu adalah Al-khayru kullal al khair Fi ittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua kebaikan Di atas kebaikan apapun itu adalah Kalau kita bisa mengikuti jejak Nabi Kalau kita bisa mengikuti jejak Nabi Di dalam sunnah-sunnahnya itu ah Berarti kita telah melakukan segala macam kebaikan Nah itu nah, Oleh kerana jadi berusaha Apa yang diajarkan oleh Nabi Dari mulai mau tidur Kesebelah kanan Berbaring ke arah sebelah kanan Menghadap kiblat, Membaca doa yang diajarkan Bangun tidur seperti juga Mau mandi, tanya Mandinya Nabi gimana kan sudah diajarkan Mandinya Nabi pertama kali adalah Mencuci kedua tangan Sambil habis itu bersiwakan Membaca Bismillah Niat untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya mandi Kemudian mandi dengan cara Mengguyur di atas kepala kali, lalu Badan yang sebelah kanan Di arah depannya tiga kali Lalu arah belakang tiga kali Lalu depannya sebelah kiri tiga kali Lalu arah belakangnya Sebelum mandi itu kita disunahkan Untuk uduk dulu dan cepok dulu Baru kemudian kita mandi Itu kan sunahnya Nabi Nanti Terus Setelah mandi Kita mau makan sebelum kita Kita mau pakaian ya kan? Pakaian itu ada sunah-sunahnya Yang berkaitan dengannya caranya bagaimana hendaknya ketika menyimpannya itu dalam keadaan terlipat bukan tergantung sunannya seperti itu nah kalau semua dilipat nanti lipatannya itu menyebabkan ada kerutannya misalnya ya sudah nanti kalau mau dipakai ya di setrika lagi pemua itu ribet saat hari ribet untuk sunan nabi ribet nah jadi yang kan sunnah kamu yang ribet ngapain pakai di setrika gitu? Kamu yang merebutkan diri itu namanya gitu. Nah, dulu itu enggak ada setrika, tapi bersih gitu. Nah, jadi sunnah seperti itu dilipat. Kenapa kalau digantung setannya itu masuk, maket. Nah itu katanya. Kemudian ketika mau pakai, jangan lupa membaca bis. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah baca bismillahirrahim, setannya enggak ikut pakai kalau waktu pakai pakaian tanpa membaca setan-tanya se pun ikut pakai kalau setan-tanya ikut pakai ada keringatnya setan di situ kalau ada keringatnya setan, pengaruhnya setan lebih kuat pada dirinya nah itu semua diajarkan Nabi Muhammad SAW lalu sunahkan untuk baca doanya, doanya memakai pakaian, apa itu? Alhamdulillah kasanihi minggui wawari awrati mingguiri hawlimini wala Wala Doanya pun juga mengandung hikmah Artinya ya Allah segala puji bagi engkau ya Allah Yang telah memberikan aku pakaian Sehingga aku dapat menutup auratku Dan itu tanpa upaya dan usaha dariku Semuanya semata-mata nikmat darimu nah, Itu kan menambah keimanan Nah lalu Ketika memakai pakaian Usahakan kita menggunakan yang sebelah kanan dulu Baru kemudian sebelah kiri Atau yang atas dulu Baru yang bahwa itu pun kalau bisa kalau nggak bisa nah, seperti celana dalam gimana mau dari atas dulu oke nah, nah, jadi yang bisa dilaksanakan yang nggak bisa ya udah kalau saya paksaan nanti nah, seperti apa lagi pak yang berkaitan dengan pakaian sebelum kita memakainya hendaknya di diapa diperiksa dulu karena takut ada binatang di situ itu kan sunnahnya Nabi semuanya itu nah, jadi kalau kita itu kalau seumpah mah harus menggantung, ya yaudah. Setelah mau kalau mau dipakai, ya dilipat dulu. Kalau dilipat, baru kita pakai. Nah, daripada kita tidak melaksanakan sunnah Nabi di situ. Sunnah ketika kita pakai-pakaian dengan pakaian yang sesuai. Yang sesuai apa? Kalau perempuan itu yang gombrong. Kalau laki-laki itu tidak jadi masalah. Mau ketat atau gombrong, tapi yang sesuai. Sesuai itu apa? Warnanya, warna putih. Itu yang terbaik untuk Nabi. Kemudian, kalau pakai pakaian itu Jangan terlalu isbal Nah, jangan sampai melewati mata Kaki Kalau melewati mata kaki itu Hukumnya isbal, makruh Tapi kalau sampai ke tanah itu haram Nah, orang sombong itu seperti itu biasanya gitu. Nah, tapi kalau Perempuan sebaliknya Perempuan itu harus menutupi kaki semuanya Dan, kalau bisa dipanjangkan Tapi panjangnya jangan lebih daripada Satu Hasta ya, Sekitar eh, 60 cm Jadi 40 cm kira -kira. Nah, Jadi kalau sumpah baju kamu itu Gelewer di belakang Sendal kamu satu Hasta itu tidak apa-apa Sunnah itu nah, Kamu kan tidak di atas mata kaki semuanya Sunnahnya seperti itu di bawah Nah Kalau sumpah harus di atas mata kaki Ya jangan lupa kaki kamu Kamu tutup dengan Kaki. Nah semua itu untuk apa? Waktu menggunakan ya Allah aku niat ini Supaya sesuai dengan apa yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW Pakai pakaian Setelah pakai pakaian Sunnah pakai apa? Celak Nah kalau perempuan Begitu pula bagi laki-laki kau pakai celak itu ketika mau tidur Jangan waktu bangun tidur Atau ketika setelah selesai mandi gitu Pakai minyak wangi, sunnah. Ya, habis mandi sunnah pakai minyak wangi, apalagi mau solat sunnah. Tapi minyak wangi itu harus dibedakan antara minyak wangi perempuan dengan laki-laki. Ada unsur-unsurnya, ada ciri-cirinya. Kalau minyak wanginya perempuan itu warnanya terang, tapi baunya itu samar. Tapi kalau warna kalau e, minyak wangi laki-laki warnanya itu samar, tapi baunya itu menyengat. Ah, harusnya seperti itu. Ah, kemudian makan, ya kan? Waktu makan ada sunah-sunahnya. Gimana caranya? Makannya itu dalam keadaan duduknya itu seperti duduk iftiras kalau bisa atau duduk dalam keadaan apa? jongkok tapi yang satunya itu ditidurkan gitulah. Begini. Sem, sunahnya seperti itu. Tapi kalau di sini kan kalau ada orang tua kan termasuk yang tidak baik. Nah, jangan dilakukan yang semacam ini gitu. Karena di sini memang dianggap itu tidak baik. Nah, kalau di depannya orang tua. Ya sudah, berarti kita duduk dengan cara duduk kamu itu iftiras itu. Dan jo bersila kalau duduk bersila makanya banyak. Karena badan tempat perut besar itu menganga gitu. Tapi kalau kita itu duduk dalam keadaan jongkok atau kita iftiras maka menyempit sehingga makannya sedikit. Nah, terutama gemuk-gemuk makanya jangan sila ya, supaya enggak banyak makannya gitu. Kenapa kata Nabi SAW Syarwi'a Ibni Adam apa? batan Paling jeleknya Tempat Milik Bani Adam yang diisi itu Itu adalah perut Bayangkan coba Kamu makan apa saja Ketika kamu itu makan Nasi masuk, rawon masuk Kepada itu kopi masuk Campur teh masuk, kocola masuk Indomie masuk Campur jadi satu jadi apa itu Nah kalau semua kamu dicampur jadi satu kasih sama kamu, kamu tidak mau makannya nah itu loh, perut semuanya masuk makanannya kucing masuk makanannya tikus masuk makanannya kambing masuk, semuanya masuk kangkung makanannya siapa? kambing masuk makanannya harimau apa? daging masuk, makanannya musang apa? ikan masuk, semuanya masuk nah, makanya dibilang oleh Nabi SAW Paling jeleknya tempat yang diisi oleh Bani Adam itu adalah Al-Baten. Kemudian waktu makan itu... Jangan ngambil yang jauh. Tapi... kul mimma yalik, Yang ada di depan kamu saja yang makan. Kalau semua orang itu menyodorkan yang jauh, ya silahkan. Tapi kalau kita jangan sampai ngambilnya gini-gini. Waktu itu, makannya jangan terlalu banyak. Nah, kalau bisa, sepertiganya saja. Kalau tidak cukup sepertiga... Ya udah dibagi tiga sepertiga untuk makan sepertiga untuk minum sepertiga untuk nafas nah itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ya. nah kemudian waktu makan jangan lupa untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim nah kadang-kadang nih ada orang saking pelitnya Fem, dia makan pengen makan sendiri banyak gitu dia baca Bismillah supaya setan gak ikut makan kemudian dilepas di situ ada laki-laki supaya malaikat gak ikut mendekat katanya jadi setan tak ikut makan, malaikat juga ikut berdehat Dari saking pelitnya itu. Baca Bismillah, tapi tujuannya bukan barokah tidak, tujuannya biar setan tak ikut makan. Nah, itu apa? Dia nggak pakai jilbab situ ada laki-laki yang ajenabi. Untuk apa? Supaya malaikat tak berdekat dan tak ikut makan juga. Gitu. Itu dari saking pelitnya. Alhamdulillah, semacam itu ya. Nggak baca Bismillah supaya apa? Supaya barokah dan itu bisa dibuktikan. Coba kamu makan sendiri, nggak usah baca Bismillah. Ya dua mangkok mie itu belum kenyang. Tapi coba kau beli satu mangkok mie makan berdua tapi Baca Bismillah pasti kenyang. Nah itulah jadi Bismillah itu membedakan barok barokah. Jadi itulah diantara sunnah-sunnah diajar oleh Nabi Muhammad SAW dengan cara seperti itu maka insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang tersimpan yang terkandung di dalamnya kebermanfaat untuk kita. Yang kita tidak tahu. Oleh kerana kita minta kepada Allah Ta'ala. Semoga kita termasuk yang dijadikan Allah Ta'ala sebagai hamba-hambanya yang sangat perhatian kepada sunnah Nabi. Dan mengamalkannya dalam keseharian kita. Dan semoga kita semuanya tampak pada diri kita sirus syariah. Rahasia daripada syariah. Dan semoga kita semuanya termasuk yang mengajarkan isi daripada syariah Nabi Muhammad SAW. Sebelum mengajarkannya sudah menerapkannya lebih dahulu pada diri kita semuanya, sehingga kita termasuk yang disayang olehnya, dirindukan olehnya, dan bersamanya kelak di pada masyar dan di surga nanti. Allahazim wa al ya. Wali kullin yatin sholihah wala mana wasallam alfatihah. Ya Rabbi anasara, Nabi anasara.